Bismillahirrahmanirrahim. Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waala. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man samia fa misal ilal muslimin. Allahu jazakallahu khairan. Insyaallah pada hari ini kita bisa naikkan kembali kajian kita dari dekat Nurul Maram tentang masalah Jual-beli jual Kita kembali melanjutkan Apa yang disebutkan oleh Imam Ibn Hajar Dalam hadis-hadis tentang jual-beli Sekarang kita beralih pada hadis nomor 7 Dan seterusnya Saat ini hadis dari Isri Nabi SAW Maymullah Jadi tentang hukum As-saman faqa'u Silfa'rah Itu hukum minyak yang kemasukan tikus yang mati, minyak kemasukan tikus yang mati. saya <tik> tahu bosnya kalau tikus itu hewan yang dimakan. kemudian kalau tikus itu jatuh di minyak atau di sumur, ya berarti itu sama saja bangkai yang masuk ke dalam minyak atau bangkai yang masuk ke dalam air. <tik> Nah, sekarang minyak tersebut yang kemasukan tikus itu bagaimana? Nah ini akan dibahas dengan hadis Maimunah dan juga ada hadis dari Abu Hurairah dalam Masalah Ilmah <tuh> Jadi dari Maimunah anha istri Nabi S.A.W. Bahwasannya ada seekor tikus wafat di saman Ada seekor, seekor tikus yang jatuh di dalam minyak Jumlahnya kalau tikus jatuh terusnya nanti akan membuat minyak tersebut ya bau terus warnanya juga bisa terpengaruh ya dan seterusnya sama tertinggi dan tikus tersebut mati di minyak tersebut ya tikus tadi itu mati di minyak tersebut jadi dia mati di situ. Fatuillah Nabi Sallam Anha, lantas Nabi Sallam bertanya tentang tikus tadi yang jatuh dalam minyak. Maka Nabi Sallam itu mengatakan Alkuha wa Maqalha wa Quluhu. Buang <coughs> uh, minyak, ya buang tikusnya. Ya, jadi tikusnya diangkat dulu. Teruskan selebihnya kan ada terpengaruh itu tersebut ya diri warnanya mungkin berubah atau baunya itu terpecah ya bangkai tikus tadi. Al-kuha tikus tersebut itu dibuang, kemudian yang sekeliling tikus tadi itu kemudian Dibuang buang lagi waquluhu dan enggak boleh memakan minyak tersebut. Pada di sini diri Imam Bukhari dan Muhammad mengatakan Imam Ahmad dan An-Nasai itu menambahkan di sabun jamidin di minyak yang yang padat ya di minyak yang padat jadi diket tadi jatuh di minyak yang padat tapi kalau kita lihat dalam riwayat yang disebutkan di sini di riwayat Bukhari di sini minyaknya secara umum ya bukan hanya minyak yang padat Kemudian ada hadis lagi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dia berkata bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jika wafatul fa'ratu fa fi as-samni, jika ada tikus yang jatuh dalam minyak. Tikus yang jatuh dalam minyak di sini bisa jadi hidup, ya. Artinya dia cuma lewat saja bisa jadi mati di situ. Itu di disebutkan secara tegas." Fa'inkan ya jam dan fa'alkuha wa ma'aulaha. Jika ada tikus yang jatuh di minyak yang padat, maka buanglah, ya, buanglah tikus tersebut dan jangan ada di sekeliling tikus minyak yang ada di sekeliling tikus. Wa'inkan nayyan salatakrobuhu. Jika minyak tersebut cair, maka jangan dekati minyak tersebut. Hadis ini dari Imam Ahmad, Abu Daud, dan Wakil Hakam Ali Ibnu Bukhari dan Abu Hatim bila wahmin. Penilaian hadis ini Imam Bukhari dan Abu Hatim mengatakan bahawa hadis ini ada wahminya, ada kesilawannya. Kalau hadis yang kedua yang kita perhatikan dulu kalau hadis yang kedua tikus itu cuma lewat ke air atau ke minyak. Baik. Dia itu hidup ataupun mati Tidak dibilang di sini Kalau dalam hadis kedua tidak dibilang Tikusnya mati di situ Namun kalau dalam hadis pertama ini tegar Tikus mati di situ ya. Jadi hadis kedua ini tidak perlu kita bahas Dikatakan oleh Bukhari dan Abu Hatim hadisnya itu Waham, punya kekeliruan Ini hadisnya hadis yang lemah Nah sekarang kita lihat di sini Ada tikus yang berada di minyak Ya Tikus tadi sekali lagi kalau jatuh di minyak berarti tikusnya dihukumi bangkai Kalau tikus dihukumi bangkai berarti najis atau kapita? Najis ya. Itu dihukumi najis Maka kita lihat ya, jadi tikus setengah-tengah Di di sini, Nabi Datuk Lang suruh buang tikusnya Kemudian yang ada di sekeliling tikus Berarti yang sisanya lagi, itu boleh kita nikmati Ya, boleh kita nikmati Apalagi kalau nanti jumlahnya minyak ataupun ee, minyak ataupun air itu jumlahnya banyak sekali, maka tidak punya pengaruh sama sekali. Nah kaitannya dengan jual beli itu apa? Kok di sini Imam Bung Hajar itu membawakan dalam masalah jual beli? Kaitannya jika minyak tadi terkena tikus, berarti minyak yang sekelilingnya itu tidak boleh dijual kalau minyak yang lainnya yang jauh dari tikus tadi itu berarti masih boleh di, di jual nah ini tentang masalah tikus yang jatuh di dalam e, minyak atau jatuh dalam air begitu juga dalam ini menjadi jadis bahwasanya jika ada benda najis yang jatuh di air maka ini tidak selamanya membuat air tersebut dihukumi najis tidak seluruh air tersebut najis, karena di sini orang -orang semua seluruh Buang yang ada di sekeliling minyak Artinya yang lainnya Boleh kita nikmati Maka juga ini berlaku untuk Air juga dimusian Jika ada benda najis Atau kencing yang jatuh di situ Tidak secara mutlak kita katakan Air tersebut na'ci ya, Jadi tidak secara mutlak kita katakan Air tersebut najis. Kalau nah, ini tentang masalah eh, Tadi tikus yang jatuh di dalam Minyak Ini juga menunjukkan bahawa tikus Ya, tidak bisa boleh diperjualbelikan. Daging tikus juga tidak boleh diperjualbelikan, begitu juga minyak yang tadi kejatuhan tikus. Jadi, juga dan tikus tidak boleh diperjualbelikan. Ya, upanya upah yang halal. Kemudian yang berikutnya lagi dari Abu Zubair. Dia berkata, ta'al tujadiran an samalitsinur wal qalbi Aku pernah bertanya kepada Jabir tentang hasil jual beli asinan kucing dan anjing. Apa hukum jual beli kucing dan anjing? Ya upahnya hasil penjualannya itu bagaimana? Maka dikatakan di sini fakol. Ya maka Jabir ketika ditanya seperti itu, ya Jabir menjawab: Zajar Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam anzalika. Rasulullah Sallam melarang dari jual beli semacam itu. Jadi, jual beli kucing itu haram, jual beli anjing juga haram Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim Sedangkan <tuh> dari riwayat dari An-Nasai Riwayat dari, dari An-Nasai dan Abu Dawud Ini disebutkan, eh, diriwayatkan dari An-Nasai Ada tambahan, kecuali anjing buruan Anjing yang digunakan untuk berburu Sudah pernah kita bahas kan, kalau anjing yang digunakan untuk berburu berarti ada manfaatnya hasil tangkapan anjing tersebut itu dagingnya itu halal hasil tangkapan dari anjing buruan itu hewannya atau dagingnya itu halal nah tambahan yang ini wazada illaqal bin fayyidin itu tambahannya do'ih tambahannya itu lemah sehingga hadis yang hadis tadi yang di awal itu kita pahami secara mutlak seluruh kucing dan seluruh anjing itu haram diperjualbelikan. Seluruh kucing dan seluruh anjing itu haram diperjualbelikan. Walaupun tadi kucingnya itu kucing yang mahal, ya, artinya kucing-kucing yang kelas tinggi atau anjing-anjing yang kelas tinggi tetap tidak boleh diperjualbelikan. Intinya disini harus diperoleh dengan jalan selain jual beli. Minta, dikasih hadiah, dan ya, seterusnya. Nah, sekarang kita lihat tadi hadisnya, 10 tentang syarat tambahan dari biologi. Kemarin juga sudah berikan penjelasan sedikit tentang syarat dalam biologi itu masih dibolehkan. Jadi misalnya kemarin Nabi Sallallahu itu beli uh, kemarin um, uh, keledai ya dari sahabat Jabir, kemudian ketika itu Nabi Sallallahu memberikan ketika mau beli Nabi Sallam tawar ya awalnya Jabir juga mau beli, kemudian Jabir mau jual dengan harga satu ukiyah mata uang masa silam, kemudian dia berikan syarat kepada Nabi Sallallam, saya jualkan ya keledai ini, ya, saya jualkan unta ini, tetapi dengan syarat ya saya pakai dulu ke rumah kemudian saya nanti balikan lagi kepadas nabi saw. Ya. maka di sini menunjukkan ada syarat tambahan dalam jual beli itu masih dibolehkan. nah sekarang kita lihat ada penjelasan yang sama juga ingin melengkapi penjelasan tersebut bahwasanya syarat dalam jual beli masih dibolehkan selama bukan syarat yang batil syarat yang batil misalnya bagaimana? Ya, misalnya dalam jual beli yang diterangkan dalam hari ini misalnya, ya dalam jual beli budak ya di masa silam yang namanya budak itu dijual ya kalau budak itu dijual ya, maka budak tersebut nanti jadi milik ya tuan yang baru jadi nanti kalau dia itu punya warisan harta harta ini juga jadi milik tuan yang baru. Bukan dari tuan yang pertama dulu Bukan dari majikan yang pertama dahulu Nah kalau ada yang buat syarat Misalnya saya jualkan budak ini padamu Dengan syarat budak ini Pokoknya saya nanti Yang punya warisnya itu Nanti jadi milik saya Jadi tuan yang pertama sepat memiliki hak waris tersebut Nah syarat ini tidak diperbolehkan Nah syarat ini Tidak diperbolehkan Begitu juga nanti di kita akan lihat ya, ada pelajaran-pelajaran lainnya dalam hadis ini. Termasuk juga tentang masalah jual beli berkredit akan dibahas di sini. Baik kita lihat hadisnya dari Aisyah R.A. Dia berkata, Ja'atni barira. Barira itu pernah mendatangiku. Fakolat, maka ketika itu barira mengatakan, Katab tu ahli ala tis'i awakin. Aku dijanjikan merdeka ya, Aku dijanjikan merdeka oleh Ahli yaitu tuanku atau majikanku Dengan syarat aku bisa menebus Uang sembilan ukiyah Jadi dia bebas dengan cara Mukataba ya, Dia bebas dengan cara Mukataba artinya Setelah dibayar sembilan ukiyah dulu, Dia punya uang sembilan ukiyah dulu Ya baru nanti dia itu bebas. Maka ketika itu dikatakan di sini nanti akan dikecil sikuli amin ukhlia. Setiap tahun akan dilunasi satu ukhlia. Berarti misalnya nanti berapa tahun? 9 tahun. Ya. Berarti ini nisil atau enggak ini? Nisil. Berarti kre kredit, ya kan? Berarti boleh kan kredit? Boleh. Asal kan apa kemarin syaratnya? tidak ada tambahan artinya tidak ada ya riba di dalam transaksi kredit tersebut ya, kemarin contohnya yang masalah adalah kredit yang bagaimana pak nasir transaksi ada pihak berbeda ke ada lagi yang yang riba lagi kreditnya Ya. Ya. ada jenda di dalamnya ketika telat itu juga termasuk ri, riba. Begitu juga ada lagi bentuknya Istilahnya murabahah. Sepertinya yang mutangi itu sudah tahu harganya. Ya. Murabahah itu artinya seperti ini ya. Pak karena punya uang. Uh, punya uang 15 juta Kemudian saya pergi ke motor ya. Tapi kalau mau beli langsung Tidak bisa Saya tidak mau kredit ya. Ya, Saya tidak mau ya, Kredit lewat bank Maka saya kredit lewat Pak Nasir Maka Pak Nasir belikan motor beli 15 juta ya. Tapi tidak pindah langsung ke Pak Nasir Langsung pindah ke saya Tanpa pakai nama Pak Nasir ke kota itu, dia langsung serahkan motor tersebut ke saya atas nama saya, tapi uangnya sudah dari dia. Bayar yang 17 juta ke dealer, ya. Jadi bayarnya itu tunai, ya. Kemudian nanti saya nisil ke panasir dengan bayar lebih tinggi, 17 juta. Ribat atau tidak sih? Ribat atau tidak? Ribatnya <impa> kenapa? Atas lama Karena atasnya Sebenarnya Pak Nasir ini kunjamnya 15 juta ke saya Suruh balikin 17 juta Suruh balikin 17 juta Ada yang Lebih ketika itu ya, toh? Ada yang lebih saat itu Lebihnya berapa juta 2 juta Nah 2 juta itu adalah riba. Ini cuma trik saja cuma trik. Kalau mau, ya Pak Nasir harus punya motor itu bingung. Jadi atas nama beliau Bahwa setelah itu ke saya Mincul ke dia Ya bayar 17 juga tidak ada masalah Itu kan sudah jadi motornya ya, Artinya second bisa ya sebenarnya Tapi belum dipakai Tapi itu milik dia. Jadi second di saya Jadi di saya sebenarnya second ya, Tapi di Pak Nasir itu jadi ya pemilik pertama saya nanti kalau sudah selesai mungkin atau beberapa kali pembayaran baru nanti diserahkan pada tabel ke saya. Jadi setelah itu balik nama. Nah, tadi di sini yang masalah adalah apa? 15 juta pinjamin berarti, ya, dia ingin kembalikan lebih jadi 17 juta. Jadi hasilnya itu riba. Ya tahu riba atau tidak itu? Riba. <tuh> jadi intinya <tuh> ini, ini sebenarnya tidak ada masalah ya buktinya ada dalam hadis Barirah ini dia nisil untuk pelunasan untuk perbudatannya ya kan dia untuk pelunasi sampai dia itu merdeka sembilan kukiyah baru kalau sudah lunas seperti itu baru nanti dia bebas ya, artinya dia nisil jadi seperti itu nisil seperti itu, tidak ada masalah nah kemudian dia minta kepada Aisyah saat ah ini ini ya Maka tolonglah aku untuk lunas dari perbudakanku ini. Fakultu maka aku yaitu Aisyah mengatakan ina sab Aisyah an A'ud dahak laku moyak punu wala uki Aku mau di majikanmu itu menyerahkan perwalaannya. Wala itu maksudnya kalau budak ini mati maka hartanya nanti milik majikannya yang baru, majikan yang terakhir. Maka perwalaanmu, ya kata Aisyah itu nanti diserahkan ke saya. Jadi bukan pada majikan yang pertama, tapi pada majikan yang baru. Kalau Aisyah berikan, berarti dia majikan yang baru. Nanti warisnya itu jadi milik Aisyah. Maka ketika itu Barirah itu pulang, kembali ke majikannya, kemudian Pakolan Lahum dia menceritakan apa yang disatakan oleh Aisyah. Wa alaikum Lalu Majikannya ini tidak mau menolak permintaan Aisyah tadi. Kok warisnya kok diceritakan pada Aisyah tetapi warisnya itu maunya jadi milik majikannya yang pertama. Maka ketika itu, ya, pada akhirnya diimam Rasul adalah Salam Jalitu. Lalu ketika itu Barirah, ya, dari sisi mereka datang lah Rasulullah SAW, ya, dalam keadaan Ketika itu Barirah datang menemui Rasulullah dan saat itu beliau sedang duduk. Maka ketika itu Barirah itu mengatakan ini kata Arab alaihim ke alai illa ayatu nulwalu Aku sudah menawarkan kepada majikanku walahnya nanti ini jadi milik Aisyah. Tapi mereka nolak. Ya, mereka menolaknya walahnya tetap jadi milik ya, majikan yang per pertama. Kemudian di sini dikatakan. Ya, Pastanya Nabi SAW makan ayam itu mendengarnya, maka Abarat Aisyah An Nabi SAW maka ya, Aisyah itu mengabarkan kepada Nabi SAW tentang hal tersebut tentang perjanjian tadi Jadi sebenarnya perjanjiannya keliru, ya, percakapannya itu keliru dari majikannya yang pertama. Maka ketika itu Nabi SAW bersabda: Fushihah washtarotilahub mulwalak fa inna mulwalak iman ashakkam biar mereka buat perjanjian semacam itu, ya dan membuat peraturan seperti itu tentang walak, ya intinya walak waris itu cuma jadi milik majikan yang baru bagi orang yang memerdekakan kan, mereka kan Aisyah nanti, maka nanti walaknya jadi milik Aisyah. Maka ketika itu, ya. Uh, Apabila anak Aisyah, Aisyah kemudian melakukan perintah Nabi SAW sudah beli budak tersebut, merekakan budak tersebut bayar sampai lima sembilan rupiah. Ya, kemudian ketika itu Aisyah melakukan apa yang diperintahkan Nabi lantas Rasulullah itu berdiri di tengah-tengah manusia berkhutbah, berkhutbah sambil memuji Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi di sini disinggalkan untuk memuji Allah Subhanahu Wa Taala saat berkhutbah. Kemudian ketika itu Nabi SAW mengatakan kemabak ba'du Ba'du di sini fungsinya adalah untuk memisah antara mukadzimah dan inti khutbah Ama ba'du Ama ba'lu rizalim nashkarifu nashurotun lai sati kitabinlah Kok bisa ada orang yang membuat kesyaratan yang tidak disebutkan dalam kitabullah Ini maksudnya dalam kitabullah itu dalam aturan Allah Ya, syarat yang tadi itu batin ya. Maka dari syarat yang tidak di kitabullah wa batil itu setiap syarat yang tidak dapat tidak didapati dalam aturan Allah maka syarat tersebut adalah syarat yang batil wa inka kana min walaupun yang dibuat adalah seratus syarat qada Allah al haq aturan Allah tetap lebih diagungkan wa syar'ullah al sah dan syarat yang Allah tetapkan itu tetap lebih didahulukan wa innamal wala'u liman ashaqa tetap Walak tadi itu jadi milik orang yang memerdekakan budak. Berarti kalau Aisha memerdekakan berarti budak itu jadi milik Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian di ini dikatakan mansubatan alai dalam riwayat Bukhari ini dari lafaz itu dalam riwayat Bukhari. Sedangkan dalam Imam Muslim terdapat tambahan ista rayuha wa atikiha wa ista ya lahumul wala. Ya. Beli labu daripada tersebut, tetap beli labu daripada tersebut. Wahai Aisyah dan melegaskan nadia dan biarkanlah mereka membuat syarat walaq seperti itu. Esoknya kita kembali dalam pembahasan ini. Kalau dalam jual beli kita membuat syarat tambahan, itu masih dibolehkan. Begitu juga dengan akad. Setiap akad bukan ini dalam jual beli saja. Membuat syarat tambahan itu masih boleh. Ya, asalkan apa? Tidak bertentangan dengan aturan Allah. Maksudnya di tidak terdapat dalam kitab Allah itu maksudnya Ya bukan berarti tidak terdapat dalam Al-Qur'an Maksudnya di dalam Al-Qur'an Allah ya. Jadi kalau bertentangan dengan Maksud akad yang sebenarnya, maka tidak boleh Ya, maka tidak boleh Namun kalau di tidak bertentangan sama sekali Maka percayaan tersebut Wasif ditunuhi Misalnya Kalau ada yang menikah kemudian Istrinya berisarat Ya, kalau mau menikah dengan saya saya beri syarat, ya, saya tidak mau dimadju lagi, ya, ispiri cuma satu. Boleh atau enggak panasnya? Boleh atau ya, tidak? Syarat ya. tersebut enggak boleh? Kenapa? Ya. Membuat syarat itu boleh atau tidak? <tuh> Bersama-sama. <tuh> saya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 dan tidak, Karena itu tidak bertentangan. Ya. Karena tidak bertentangan maka tidak masalah membuat syarat seperti itu wanita membuat syarat seperti itu. Ya. Jadi kalau dia buat syarat seperti itu, karena kan batal akad tanda tangan, maka tidak boleh dimadu. Kalau melanggar berarti melanggar perjanjian. Ya, dan Nabi sallallahu alaihi sudah mengatakan al muslimuna ala syurutihim. Muslim Setiap muslim itu sesuai dengan janji yang telah dia buat. Misalnya lagi perempuan dia memberi syarat juga, saya mau menikah dengan kamu asalkan kamu tetap tinggal di sini. Enggak boleh bawa saya ke luar negeri, enggak boleh bawa saya ke Kalimantan. Terus ke Sulawesi, terus ke Papua enggak boleh. Kalau setuju dengan syarat tersebut terus dilanggar ya, tidak diperbolehkan. Syarat tersebut itu bukan syarat yang batal. Syaratnya masih dibolehkan. Ya, Maka setiap orang yang memenuhi akad tersebut ya, Dia setujui Maka dia tidak boleh melanggar akad tadi Karena tidak berhentangan dengan Al-Quran tidak berhentangan dengan hadis Itu syarat yang sah-sah saja Syarat manusia yang Dia buat kalau dipenuhi Disetujui maka tetap wajib Diikuti Misalnya juga dalam Jual beli ya, Misalnya di pasar Itu punya aturan harga Harga beras, ini sekarang aturan dari pemerintah, ya 1 kilo tidak boleh lebih dari 10 ribu. Ya, pemerintah buat aturan. Aturan ini boleh dipenuhi atau tidak, atau kita boleh saja melanggarnya. Jawabannya wajib dipenuhi. Karena aturan seperti ini tidak bertentangan dengan aturan Allah. Membuat dan harga seperti ini tidak bertentangan. Maka kalau seperti itu sah-sah saja. Ya, jadi kalau ada yang melanggar, dia buat harga lebih tinggi, ya maka tidak diperbolehkan. Atau pemerintah katakan harganya tidak boleh rendah dari Rp1.000, ya. maka kalau tidak memenuhi aturan ini juga maka tidak diperbolehkan. Ya. Harus tetap memenuhi aturan tersebut. Ya. Karena di sini dikatakan ya, syarat tambahan dari manusia itu masih boleh selama tidak bertentangan dengan hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian hari berikutnya lagi kita baca tentang jual beli ibu ya umahatul awlad umahatul awlad itu maksudnya ya, ibu dari majikannya maksudnya di masa silam kan ada budak budak itu menikah dengan tuannya. Ya, dengan adanya kepemilikan perbudakan, akhirnya mereka berdua berhubungan intim, terus punya anak. Nah, anak ini namanya adalah anak dari eh, ibunya itu namanya adalah ibu dari majikannya. Karena anak tersebut itu anak dari majikan, jadi itu mestab majikan bukan ibu budak. Anak hasil tadi budak menikah dengan majikannya, maka anaknya di sini masih anak majikannya, tidak ikut budak. Nah, ibunya bagaimana? Bolehkah dijual atau tidak? Ya, nah, di sini dibahas. Di sini ada hadis dari Ibn Umar radhiallahu anhu. Dia berkata bahwasanya Umar bin Khattab melarang ya an bai' umhatil aulad, melarang untuk memperjual belikan ya, ibu dari anak majikan. Ibunya tidak boleh dijual. Jadi nah, sini dia katakanlah tugas wala Tuha, wala Turol, ya. ibu dari anak majikan tadi tidak boleh dijual, tidak boleh dihadiahkan, tidak boleh diwariskan. Ya, tanggi ubiha ma badalahu, ya boleh, ia ya, mesti tap bersenang-senang dengannya, ya, ma badalahu. Selama dalam hal yang masih dibolehkan. Tak Fa idama tak payah koroton. Jika Majikan tersebut itu mati ya, maka wanita yang tadi jadi ibu dari majikannya tadi, dia nanti akan merdeka Ru'ahu Malik, tadi diberikan oleh Imam Malik, bayi haqim, dan dikatakan Warafa Allah wu'huwa fawahimah Namun sebagian kurawi itu mengatakan ini sampai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam namun itu keliru Kemudian dah habis, dah ada hadis dari Jabir radhiyallahu anhu yang berkata punan nabiy utara hina umma had kami dahulu itu menjual budak-budak ya, perempuan ya yaitu umma ibu dari majikan tadi dari anak majikan ya wa nabiy sallallahu dan ketika itu nabiy sallallahu itu masih hidup lan ara misal kitabakan dan kami menilai bahwasanya seperti tidak ada masalah Adik-adik -adik, oleh Nasai dan Ibn Majah dan Daruh dan disayatkan oleh ibnu Hikban Kalau kita lihat dari perkataan Umar Ya tadi semua perkataan Umar Umar hatul awla Ibu dari anak majikan itu tidak boleh dijual Ya Ibu dari anak majikan <tuh> tidak boleh dijual Tapi kalau kita lihat dari hadisnya bingung Ya masih dibolehkan dan menjual Ya masih membolehkan dan menjual Ya, ibu dari anak majikan tersebut. Namun ada ulama yang mengatakan bahwasanya ada yang katakan, jadi ada dua pendapat dalam masalah ini. Tidak boleh jual beli, ya, ibu dari anak majikan tidak boleh, ya. Dan ada yang membolehkannya Namun perkatan yang mengatakan boleh Ini insya Allah yang lebih kuat Karena ini adalah amalan amalan sahabat Jadi seperti tidak masalah, ya. Namun imam usha'ukani katakan Yang lebih hati-hati tidak menjual Umahatul awlak Ibu dari anak mazizan Ya siapkan ya. Kalau dihadiahkan juga tidak boleh, kalau kita lihat dari hadis dari Umar Qadil. Kemudian hadis terakhir yang kita bahas kali ini, yaitu hadis dari Jabir bin Abdullah. tentang jual beli air. Jual beli air, dibolehkan atau tidak? Ini sebutkan dalam dua hadis, ada dari hadis Jabir bin Abdullah dan hadis Ibn Umar. Yaitu hadis Jabir bin Abdullah RA. Huma, ia mengatakan Rasulullah itu melarang jual beli air yang berlebihan Di mana air yang berlebihan ini dibutuhkan oleh hewan ternak Itu yang dimaksudkan yang Fadilmat ya. Jual beli air yang berlebihan di mana air tersebut dibutuhkan oleh hewan ternak Jadi karena ini memiliki masalah hati, Dibutuhkan oleh orang banyak Dibutuhkan oleh hewan ternas tadi maka tidak boleh diperjualbelikan. Hadis ini diterangkan oleh Imam Bukhari dan dalam riwayat yang lain dikatakan Rasulullah itu melarang jual beli di robel jalan, jual beli sperma pejantan. Kemudian dalam hadis Ibn Umar dikatakan Ibn Umar Radhiallahu Anhu mengatakan Rasulullah SAW an Asbil Fakhri, Rasulullah juga melarang jual beli sperma pejantan. Hadis ini riwayatnya oleh Imam. Bukhari. Maka ada dua masalah di sini yang dibahas oleh Ibnu Hajar. Yang pertama tentang jual beli air. Kuncinya jual beli air dibagi menjadi tiga atau rasanya dibagi dua tu. Ya, jadi bagi dua. Yang pertama air yang masih jadi milik kaum muslimin. Air yang masih jadi milik kaum muslimin atau milik bersama. Contohnya air air yang jadi milik bersama apa? Air sungai, air hujan masih turun, hujannya masih turun jadi masih milik bersama. Kalau sudah ditampung baru berbeda. Enggak boleh ketika hujan turun turun seseorang satu katakan bahwa itu air itu enggak boleh. Airnya masih turun, air laut, ya kan itu masih milik bersama kecuali kalau sudah diolah. Ya, air sungai juga diusahin itu masih jadi milik ber bersama. Ya, air seperti ini yang masih jadi milik bersama tidak boleh diperjualbelikan. Termasuk juga di sini air yang dibutuhkan oleh orang banyak. Airnya itu berlebih, ya dan dibutuhkan oleh orang banyak. Jadi juga tidak boleh diperjualbelikan. Perhatiin, di, airnya itu berlebihan dan masih dibutuhkan oleh hewan ternak. Kalau dia oh, aliran uh, itu uh, tadi warna kuning itu masih bisa, tapi dia mau jual. Padahal kalau dia biarkan itu tadi tidak memudurkan dirinya. gratis kok airnya itu air. Tapi dia jual itu tidak boleh. Sedangkan yang kedua air yang sudah dikemas, air yang sudah ditampung, air yang sudah diwadahi, air yang sudah diolah, ya. Yang butuh seperti ini ini. Boleh diperjual belikan Air aqua Walaupun dari air sungai kan Tapi dia olah ya. Air itu ulang ya. Dia olah juga Air disalinasi dari air laut Dia olah juga Air hujan dia tampung ya. Kemudian dia jual Itu masih dibolehkan karena apa? karena air tersebut sudah diolah dengan biaya yang dia keluarkan sendiri ya. Untuk menampung Untuk mengolah Ya, Dia beri favorit Supaya jangan kotoran yang itu jadi mengendap Ya Seperti itu tidak ada masalah Jadi disini sudah kan ya Air yang masih milik bersama ada masih jadi kebutuhan orang banyak Maka tidak boleh dijual Kemudian yang kedua Ada air yang sudah dikemas, sudah diolah, sudah ditampung Maka itu masih boleh dijual Maka air minum itu masih boleh Kemudian yang kedua disini dibahas tentang Jual beli ferma pejantan Di sini menjadi galil bahwasanya salah spermanya dijual. Ya. Kalau dalam keadaan ya, si jantan ditaruh di kandang betina, kemudian transaksinya itu satu hari, pokoknya dia disewakan sekian rupiah, 100.000 misalnya, maka tidak boleh. Namun kalau spermanya itu ditampung di satu tempat, Dibotol ya. Kemudian dijual itu masih boleh. Bedanya apa? Kalau yang tadi, spermanya keluar atau tidak belum jelas. Boleh jadi keluar, boleh jadi tidak. Ya. Kalau yang ini, ya. Yang tadi sudah di Spermanya itu ada. Bisa diterima, punya wujud. Ya, maka seperti itu tidak ada masalah. Ya. Jadi di sini dibedakan. Dan ini jadi, jadi galir ya, Tidak boleh Menjual jual beli Barang yang belum ada Wujudnya Atau yang tidak bisa diserah Terimakan Tidak boleh Harus diserah terimakan saat itu dulu Spermanya berwujud baru dijual Mantap. Dalam jual beli modern ya, Biasanya Lomba mancing, mancing atau Ya, bukan memancing, artinya memancing di suatu tempat Kalau transaksinya Kamu masuk ke sini satu jam Biayanya Rp50.000 Terserah mau dapat ikan Satu ekor Mau dapat satu ember Mau dapat satu ton, ya. Tidak dapat kemaskannya, pokoknya Transaksinya seperti itu Ganteng Namun kalau transaksinya Terserah memancing berapa lama Kamu dapat sekian kilo, nanti ditimbang nanti kita bayarnya itu seperti lo, kalau seperti itu tidak ada masalah. karena barangnya sudah bisa diterimakan. kalau tadi ikannya masih di air. Ya, ini celahnya, tidak kemarin bareng bareng. hahaha. dari partai apa presiden? Ya <Tuh>. jalan. dari luar. <tuh>. Jadi transaksinya beda ya Kalau yang tadi, Sadizar ikannya itu belum ada Belum diserahkan makan Masih dalam kolam Dia mau dapat, bisa jadi tidak dapat Jadi sama sekali, ijamnya tidak dapat sama sekali Kalau tidak dapat sama sekali, pembeli rugi Nah, kalau didapatnya itu banyak, pengjual rugi jadi di sini disebutkan dengan gorong sama dengan inkasus. Spermanya juga dimiskian. Kalau tidak terjadi tadi disewakan dalam waktu sepuluh hari biaya seratus ribu, nah itu sesuatu tidak berwujud, tidak boleh. Namun kalau spermanya sudah di sudah ada spirmanya baru di situ disuntikan kepada betinanya maka itu tidak ada masalah, karena sudah ada sesuatu yang bisa dijual seperti itu, itu, itu. Nah kalau tadi istrinya tadi di dulu langsung disiloi, ya. Transaksinya itu berdasarkan tangkapan tadi. nah ini baru dibolehkan, walaupun dia memancing seharian di itu tidak ada masalah ya, Yang penting itu dari hasil ikan yang ditangkapan, yang dijual tadi sesuatu yang sudah punya wujudnya Kalau penila apa? Penila apa? Hasil bukit kambing berkeluh, hmm? tak pernah saya mencoba saya untuk mengandalkan itu ya. Hmm. Ya. Boleh tersangka dia bunting dulu baru bayar. Oh, nah, ya. <laughs> terbukti bunting dulu baru bayar. Ya. Kalau tidak terbukti tidak betul. Sama ayam. Ayam jago juga sama. Sama seperti itu. Hmm? Nah, pokoknya sama seperti itu. Kalau ujian mana beda? Pinjam? Pinjam. pinjam? Berarti kan gak bayar apa-apa kan? Iya, oh, gak masalah, pinjam gak masalah Ada lagi? Ada pertanyaan lagi? <tuh> Masa itu masalah, yeah? Maaf, itu? Nah. tanya si bangsa cipus Itu ya? Masa yang dibuat di laki-laki Iya Cipus Ah, oh. Ah, Hamster. Cari lagi. Sikit. Macam makannya apa? Bambu. Belalang. Betul. Betul. Baik, sekarang. Bercari. Bercari. Kita perlu bercari barang kalau tenggi mungkin, siang. Kalau siang, ke siang. Hei, lagi? Biasanya oh, dengan beli beli online, biasanya kan anak cuma menawarkan, menawarkan yang barang itu belum siangan. Kalau si agul masih ke arif, cuma poknya masih di sana cuma menawarkan di online itu masih cuma. Dengan tiap produsen atau teman agen tadi, jenengan itu agennya atau wakilnya atau bagaimana? Lepas, jadi cuma nanti. Sudah ada kerjasama atau belum? Sudah kerjasamanya, cuma nanti kalau tidak laku baru bisa ambil itu. Iya <tuh> eh, berarti kan sudah ada kerjasama kan dengan produsennya kan? Kalau sudah ada kerjasama nggak mungkin lah kan, jenengan sebagai wakil. Dan belum ada barang ciel mayaf bergerak. ako awak menangkㅎ awak. B까지 kita yang Ada altern五 ini diantai noktanya. 이 jaraknya? ferm semuanya juga yah. Sembut harus aringat. ovorarsi tapi harus sudah. Sampai berlari simulations odo. Dari tempat dalam hal perkenan, dalam hal perkenan, dalam hal perkewenangan itu ada Rupunya hal yang agak Maaf, itu, Dan ada wali, tapi wali itu kemukaan sesuatu hal, itu enggak ada kebelian Itu gimana itu? Sangka itu kebeliannya? Kalau walinya, wali itu ada dua kemungkinan bisa ada, masih ada. Ya, tetapi tidak bisa hadir. Ya, bisa masih ada tapi tidak bisa hadir. Misalnya bapaknya di sini, ya, bapaknya di Kalimantan, anaknya itu di Jawa. Tidak bisa hadir ketika itu. Maka kalau masih bisa diwakilkan, wali boleh diwakilkan. Jadi, bapaknya wakilkan misalnya sama kakaknya di sini atau sama pamannya atau langsung ke KUA, maka itu sah. <tuh> Seperti itu sah. Namun kalau walinya itu tidak ada sama sekali, tidak ada keluarganya, dia cuma anak seorang diri, anak yatim atau mungkin dia anak buangan walinya itu tidak jelas perempuan tersebut, maka ketika itu walinya diserahkan kepada wali hakim. Wali hakim yaitu KUA kalau di negara kita. Jadi nanti KUA yang mesti mengkatar anak tersebut. Terus selama satu pernikahan sendiri, enggak kan nggak tercatat kan. itu masalahnya itu kan sama-sama sah, misalnya pokoknya terdalam terpenuhi, terpenuhi ya. yang dimasukkan nikah ciri tapi ada masalah masalah apa? Permasalahan apa? Misalnya pasangan hmm. nggak mau kalau misalnya dia orang nggak boleh nikahnya nggak sah. sah, beli waris nikahnya nggak sah, dengar kalau walinya tidak ri itu kan nggak sah, harus didiriy oleh wali coba anak bapak anak. bapak sudah besarkan ya turun anak tersebut diambil orang, ya. tanpa lewat wali kita sebagai wali gitu ya pasti nggak setuju. Ya, maka kalau beli wali seperti juga sama tidak diperlihatkan, karena Apa? anak itu masih mini orang tua. Kalau belum kita akan nggak mau. Hmm? Kalau nggak belum saya akan nggak mau. Ijazah wali saya akan. Ya pokoknya tidak bisa dilangsungkan pernikahan sampai walinya setuju. Ya. Ada lagi? Ada. Terima ku maafkan dia yang kebata. Ada lagi satu kasus. Ah satu fikam. Tapi yang oke itu. Dia ekstrem atau saban itu? Atau dia perempuan itu dia punya penjualan. Amerika sini kan penjualnya agak putus. Jadi <laughs> itu lalu no, bagaimana itu? Terus jika tidak, kalau tidak. Padahal penjualan saat ini. Kalau kalau tidak, itu. Atau sukat atau... Gimana? Oh, gimana? Ternyata. Ternyata. Ternyata. Ternyata. Ternyata. Bisa langsung Yang itu <tules> belum bisa disediakan. Oh, iya ya? Oh, iya ya. Kalau tidak beri wali yang itu... ...hasil yang sudah saya ambil... ...sambil Penting yang di dalamnya ada maksiat tidak boleh dihadiri. Enggak boleh. Teman sok relaknya Ya, yang nah. mau bantu saja kalau kita enggak gimana ya. Termasuk Terpadu. Tersisa kalau menghadiri. Hmm? Jadi manumana tersebut, kita akan menyaksikan sejarahnya terungkap. Kita tutup sekalian ya. Selamat malam semuanya. Jika sudah berlantas, terakhir